Mitra Bisnis hasil jajak pendapat Kompas memperlihatkan pada umumnya masyarakat tidak mempermasalahkan dan bisa menerima perbedaan keyakinan atau agama antar sesama. Namun yang menjadi masalah, jika ada konflik bernuansa agama terjadi yang mungkin dilakukan segelintir kelompok tertentu, negara malah justru absen dan tidak mampu menyelesaikan konflik tersebut. Padahal negara memainkan peranan sangat vital dalam mengelola keberagaman dan keharmonisan antar warganya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan guru besar Universitas Islam Negeri Jakarta, Musdah Mulia. Bu Musdah, apa komentar Anda melihat hal ini? Yang terbaru itu kan yang cerita tentang FKID Kendal ya, dikepung sama warga. Nah, itu kan berarti warga udah berani nih dan itu artinya apa? Kalau negara membiarkan dan dan menghindari fungsinya untuk melakukan bukannya bukannya mau melakukan penjaminan tetapi membangun sebuah apa? Suasana damai, itu kerjanya pemerintah. Ah, karena pemerintah yang punya senjata, punya segala-galanya kan. Nah, itu kan terjadi konflik anarkis di masyarakat, konflik horizontal. Ini kan berbahaya sekali Karena itu kan soal mengatakan Apa yang disampaikan oleh Kompas itu benar Sebetulnya masyarakat kita itu bisa menerima Cuma ada sekelompok Masyarakat kita ya Kelompok organisasi yang saya selalu menurutnya Sebagai kelompok organisasi transnasional Yang dulunya itu gak ada Tiba-tiba berbiculan di Indonesia Dan mereka itulah yang Menebarkan interpretasi-interpretasi Keagamaan yang Eksklusif yang bertentangan Dengan kebinekaan kita Nah, tetapi pemerintah selama ini pura-pura aja dia enggak tahu. Padahal sebenarnya pemerintah tahu mana organisasi-organisasi yang bekerja menebarkan kebencian seperti itu tahu mereka. Tapi mereka rata-rata pemerintah kita ini ya jaimnya itu tadi sudah jaim, terus menghindar. Seolah-olah itu bukan tugas mereka dan itulah yang kita sebut dengan pembiaran. Dan itu sebetulnya melanggar HAM loh. Jadi melaku, tidak melakukan tugas itu nanya pelanggaran HAM juga begitu. Dua hal yang saya ingin katakan terkait dengan survei kompas ini. Pertama adalah mendorong masyarakat sipil, seluruh unsur masyarakat untuk tetap menjaga kebinekaan yang menjadi. ...perhijakan asasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kalau kita bicara tentang kehidupan berbangsa dan bernegara... ...aturannya adalah Pancasila dan konstitusi. Bukan yang lain. Bukannya kembali ke kitab suci. Apakah itu Bible, Quran, kepada apa saja. Bukan. Jadi kepada konstitusi dan kepada Pancasila. Dan yang kedua, mendorong pemerintah... ...melaksanakan fungsinya sebagai hakim yang netral dan profesional... Sehingga bisa melihat siapa yang melakukan kriminalitas, siapapun yang harus ditangkap sama pemerintah tanpa menunggu apapun. Karena kalau pemerintah tidak melaksanakan tugasnya secara profesional dan netral, maka yang terjadi adalah komplik-komplik horizontal dan itu akan menimbulkan anarkis di mana-mana. Beberapa pihak mengindikasikan karena banyaknya kepentingan di pemerintahan sehingga isu agama yang digunakan. Apakah Ibu setuju? Oh iya, saya setuju sekali. Itu sudah terlihat kasat mata kok. Udah jelas-jelas yang salah misalnya kasus uh, Syiah disampang. Syiah ini kan orang yang dikorbankan. Tapi pemerintah belain yang mayoritas kan. Kenapa kalau belain Syiah kan gak dapat dukungan? Kira-kira kayak begitu. Tapi menurut Ibu, apakah memang negara mampu untuk bisa menyelesaikan semua masalah ini sebenarnya? Sangat mampu. Tinggal political will-nya aja yang kita tunggu. Negara memiliki segala galanya. Demikian Guru Besar Universitas Islam Negeri Jakarta, Musdah Mulia. Saya Wendy Lem.